Mitra bisnis, krisis finansial yang m e n d e r a Amerika, menjadi prioritas utama dari Presiden terpilih Barack Obama. Tim ekonomi yang sudah disiapkan harus bisa mengatasi krisis finansial tersebut. Pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan seabrek pekerjaan rumahnya pun diharapkan bisa berjalan, sehingga krisis diharapkan segera berlalu. Mitra bisnis untuk membahasnya, saat ini saya sudah tersambung dengan Faisal Basri. Pak f a i z a l akankah tim ekonomi yang telah disusun oleh Barack Obama akan segera mengatasi krisis finansial, Pak? Nah, pertanyaan segeranya berapa lama itu? Jadi, kira-kira begini ya. Obama baru dilantik 20 Januari. Ya, mereka punya yang disebut First 100 Day Program. Di program 100 hari pertama. Nah, itu titik beratnya adalah mewujudkan Salah satu dari atau beberapa dari janji k a m p a n y e supaya menimbulkan c o n f i d e n pada para, para pemilih yang telah memenangkan Obama. Oh ternyata Obama ini pemimpin yang konsisten, memenuhi janji kampanyenya dan itu menimbulkan kepercayaan yang makin tinggi ya b a w a h ke depannya nih Obama kalau begini terus kita optimis. Itu yang mulai jadi modal dasar bagi pemulihan ekonomi Amerika. Nah tapi itu kan、eh, biasanya hal-hal yang bersifat mudah di, diwujudkan sementara krisis keuangan ini lebih bersifat sistemik dan struktural sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama lagi dibutuhkan penyusunan regulasi baru Kemudian proses diundangkannya harus lewat Kongres kan, baik DPR maupun Senat. Tapi bersyukur sekarang baik di Senat maupun di House of Representatives DPR Amerika itu dua-duanya dikuasai mayoritas mutlak, ya, mayoritas yang besar oleh Demokrat. Proses perundang-undangannya akan lebih smooth. Kira-kira kapan itu Pak? Kalau betul-betul terjadi mulai pemulihan mungkin semester dua tahun depan. Dan kalau sampai ke semula, tidak mungkin. Pemulihan secara berarti mulai terlihat tahun depan, tapi barangkali hasil secara signifikan baru beberapa bulan. tertentu. Soalnya kalau Amerika sakitnya berkelamaan, dunia juga sakitnya berkelamaan juga. Demikian Faisal Basri, saya Kiki Wijaya.